Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, bu ya tadi menambahkan yang ditanyakan tentang masalah harokah itu bu ya. Jadi tadi kan Buya menjelaskan memang tentang masalah akidah yang benar dan tidak benar. Hanya sekarang solusinya bagi anak kampus gitu bu ya, di saat yang ada di hadapan mereka itu harokah yang benar apa? Maksudnya akidah yang benarnya akhlaknya kurang, sedangkan akidah yang sasatnya tapi dengan akhlak yang bagus gitu bu ya. Nah yang harus dipilih itu apa? Apakah ikut ke salah satu harokah, ataukah sudah vakum saja, atau bagaimana bu ya supaya mereka itu dengan kegiatan di kampus pun tidak eh, apa ya, artinya ada mengambil manfaat dengan diamnya mereka di kampus begitu bu ya, terus bahas yang kemarin bu ya yang kemarin tentang masalah suami istri dan kemarin bu ya sempat menyebutkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang suami di dalam mendidik seorang istri jika gak bisa diingatkan dengan cara yang baik gitu kan bu ya, sudah diingatkan beberapa kali nanti maka ada tahapan sampai harus hajar, hajar itu kan dengan ya E, mendiamkan di apa berbalik atau berpaling ketika di kamar, kan begitu bu ya dan juga terus e, kalau sudah hajar gak mempan baru nanti ada yang namanya pukulan dengan pukulan yang tidak membahayakan itu kan tahapan untuk suami nah kalau kebalikannya bu ya yang dablek suaminya misalnya bu ya nah itu yang harus dilakukan tahapannya istri itu gimana nah terus nususnya seorang istri itu apakah ada nusus yang diperkenankan jika memang Ternyata di dalam komunikasi dengan suami itu repot banget misalnya Bu ya. Misalnya tadi kemarin ya masalah itu, masalah ekonomi dan sebagainya. Sudah tahu suaminya itu kurang, sering salah, sering bangkrut misalnya. Tapi masih ngotot harus dengan pendapatnya. Nah apakah di saat kalau sudah istri pengen protes dengan cara ini apakah disebut protesnya istri ini disebut nusus yang diperkenankan atau tidak Bu ya. Baik terima kasih Bu ya. Uh, so, suaminya Badung Gimana ini, kalau kemarin kok hanya yang disebut hanya istri saja, istri dinasihati nah, kemudian setelah itu di, di dicuekin nah, agar dididik sama sebetulnya pendidikan ada, kalau ada seorang suami khusus seorang suami adalah melanggar akhirnya tidak, mematuh, tidak mematuhi syariat Nabi syariat Rasulullah melakukan satu pelanggaran maka seorang istri harus memberikan pendidikan pertama adalah menasihati Kemudian ketahuilah bahwasanya eh uh, di dalam menasihati sendiri kan kemarin ingat masih ada harus waktu yang tepat dan sebagainya ya. Mungkin dengan macam-macam cara. Uh, bukan dengan cara membuat suami kesel. Barangkali mau nasehati mungkin dibijitin dulu, dilayani dengan baik baru nanti nasehatiin. <tuh> nah ini curang Bu ya, ini kemarin istrinya ada begitu ya. Ya begitulah. Jadi dilayani dulu yang baik suaminya baru nanti sambil Nah, sihat yang benar. Jadi karena biar terambil lah hatinya. Kalau oh, dari Allah sudah nggak mau, oh, apa Anda? Misalnya oh, oh, oh. bisa saja marah nanti ya. Cuman apakah ada marhalah sampai mukul? Tidak. Istri tidak mukul karena apa? Ini termasuk lembutnya syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istri mukul kayaknya jadi tinju dan di rumah dibalas sama sang su suami maka ada pendidikan dari Islam kalau kita menemukan ada pelanggaran suami yang berlebihan misalnya tidak memberi nafkah dan seterusnya dan seterusnya maka kelemahan seorang istri akan dibantu adukan ke mahkamah untuk bisa menyelesaikannya bukan tinju di rumah kamu dah ngasih nafkah ya ah, enggak ada begitu kamu enggak, enggak ada itu diadukan ke mahkamah biar mahkamah yang menyelesaikan bahkan sampai begitu mulianya wanita kalau hendak mencerai tidak boleh seorang wanita seenaknya ngomong cerai. Karena apa? Takut di saat seperti itu ada emosi seorang suami dibalas dengan kekerasan dan sebagainya. Kan tabnya apa? Ngadukan ke mahkamah biar dilacak apa sebabnya. Makanya menceraikan adalah hak hakim. Jadi harus dilindungi. Artinya ada cuman apa? Diselesaikan dengan lembutnya seorang wanita dan lemahnya seorang wanita harus dibantu dengan yang yang lainnya. Kalau laki-laki ngurus sendiri. Urus sendiri kamu kamulah. Nasehati sendiri pukul sendiri, cuman mukulnya ingat Tapi kalau istri jangan, jangan mukul. Biarpun ada istri yang suka mukul tuh ada, dan ada musuh mukul, orang marah mukul. Cuman katanya pakai, ini kan pepatah Arab derbol habib aladumin aklim zabib. Dipukul seorang kekasih lebih imanis daripada makan buah kismis. <laughs> Tiap hari dipukulin istrinya, enggak benar. Ya <laughs> ada semacam itu ya. Uh, jadi tidak ada istri jangan memukul akan tapi kalau Bang betul-betul mendesak -betul nanti masuk bab selanjutnya masalah hakam. yang akan kita bahas di ayat ayat selanjutnya apakah bagi seorang istri boleh nuzuz akhirnya bisa melakukan apa, apa seorang seorang suami ada nuzuz ada suami maksudnya melanggar ketatan bagaimana sikapnya seorang istri maka seorang istri harus memberikan pendidikan diingatkan dengan cara yang baik kemudian setelah itu ya maksudnya apa ya jangan sampai tidak membuatkan masak nasi nanti akan menjadi jadi ini kelembutan karena memang gini loh ayat itu hubungannya bukan jangan dianggap ayat ini adalah merendahkan perempuan jadi kita kadang memandang salah ayat itu ada sambungannya dengan nisa. ya kamu itu punya tanggung jawab ayah kamu laki-laki maka gini loh cara didiknya ini adalah cara untuk mendidik mendidik Ya, kalau seorang perempuan sudah ada lagi bagiannya nanti babnya sendiri seutuhnya. Nanti ada ayat berikut dia juga untuk perempuan semuanya. Ini adalah kelanjutan daripada bagaimana laki-laki mendidik istri, jangan sampai langsung gebok begitu durr itu. Langsung caci maki enggak ada, bahkan tidak ada caci maki sedikit pun dia. Enggak ada caci maki. Aiduhunna wa juruhunna fil madaji mudribuhunna pukul mereka. Pukulnya pun bukan pukulan buah kembu Ada dengan sikat atau dengan ud kecil. Menunjukkan hmm, setelah ini saya tidak bisa menyelesaikan, harus orang lain menyelesaikan. Dengan kalimat sayang, tak pukulnya. Hmm. Habis ini, karena Rasulullah, Allah merintahkan. Aku nasihati kamu sudah. Aku mencoba menghindar untuk menggaulimu sudah. Tapi kamu tidak sadar sekarang ini pukulan. Dan ingat di dalam Al-Quran, pukulan ini terakhir. Maksudnya ancaman. Maksudnya apa? Wah habis ini saya mau ditinggal. Kan Gitu, seharusnya paham. Coba paham seorang istri yang cerdas, cuma menjadi masalah istrinya beban benar nih. Dengan istri dong enggak paham Akhirnya botol sampai dipukul itu kan botol. Jadi istri yang cerdas. Kalau kata Imam Ghazali, manusia itu ada tiga Ada manusia cerdas cukup dengan isyarat. Wah, ini enak benar kalau punya suami pakai isyarat dah, enggak usah nong Oh. Oh punya ini sunt ada yang minta pijat <tid> ntar dulu besok lagi ada minta misal nih misal misal ada syarat nggak ada kelas kelas manusia wajar yaitu harus pakai diingat diingatkan ada kelas pakai pukul kelas kerbau nah, jadi kalau ada seorang istri ngingetinnya nggak cukup kok sampai harus dipukul berarti kelas ada kelas kerbau di sini Masyaallah subhanallah senang benar pantesan bapak ini senyum terus karena istrinya begitu Solehah semuanya. isyarat paham tuh lihat isyarat ndak ngerti <coughs> langsung ambilin air putih enggak ya, minta air putih sini ya. ndak nak pakai saya ndak mau minum air putih ndak pernah saya minum saya minum sendiri enak kalau kalau tim sudah ngasih minum semuanya baru saya minum air di sini mau <laughs> minum bapak <laughs> baik insyaallah ya